Kita telah menyempurnakan pembahasan tentang ma'rifatul huruf, mengenal huruf, yaitu mengenal tempat-tempat keluarnya huruf, dan mengenal sifat-sifat huruf. Yang berikutnya, yang perlu kita pelajari setelah pembahasan tentang ma'rifatul huruf adalah, tentang proses pengucapan huruf di mana huruf-huruf Arabiyah itu dilafatkan atau kita baca dengan setidaknya ada dua keadaan yaitu imma dia berharokat yang kedua disukun huruf-huruf ya. arabiah bisa menerima harokat dan juga menerima sukun ya. memberikan harokat pada suatu huruf adalah dengan cara me menyuarakan huruf tadi dari makrotnya melalui proses at-tabagud, at-tabagud biina al-jismanyi, at-tabagud biina al-jismanyi, yaitu dengan cara Melepaskan atau menjauhkan dua organ ya, Menjauhkan dua organ ya, Itu proses yang dialami dari uh, huruf ketika kita mengharokati ya, Yang dinamakan dengan harokat fathah, ya, kasrah ataupun tommah Ya jadi cara kita memberikan atau menyuarakan huruf yang berharokat adalah dengan menjauhkan dua organ Fathah pada Ba misalkan Atau kasroh pada Ba pada dom, e, kas, e, Fathah pada Ba Kasroh pada huruf Ba Kasroh pada e, Fathah pada huruf Ba dan kasrohnya serta tombahnya nah, Itu semuanya dihasilkan dari suatu proses at-tabahud ya menjauhkan dua organ ya. ba fathah ba ya dijauhkan antara bibir atas dan bawah ba ya demikian pula kasroh ba kasroh bi ya menjauhkan antara bibir atas dan bawah demikian pula ba almunah bu ya dijauhkan yang awalnya adalah bertemu kemudian dijauhkan nah Harokat ada tiga Seperti yang telah kita ketahui Fathah, Kasrah, Dhamma Fathah dengan cara membuka ya Membuka Mulut ya. Jadi proses Menjauhkan dua organ tadi Disertai dengan membuka mulut ya, Sehingga dikatakan Fathah ya. Fathah yang artinya apa? Membuka ya. Fathah Ba-Fathah Ba ya Dari mahrus yang atau dari makhrajba Kemudian dengan dicertai membukanya mulut Maka dihasilkanlah ba fathah, ba, Mim Fathah Ma Waw Fathah Wa ya. Dan demikianlah Yang berlaku pada setiap huruf yang berharokat fathah ya. Jadi setiap huruf Yang berharokat fathah ya, Adalah kita baca Dengan cara kita membuka mulut Dari makhraj masing-masing Ya Ya. Nah, itu yang uh, dimaksud di maksud dari fathah. Nah, kemudian kasrah adalah menjauhkan dua organ disertai dengan menurunkan rahang bawah dan menaikkan bagian tengah lidah, ya. Ba kasrah bi, ya. Dari makhraj ba, ya. Kita turunkan uh, rahang bawah bi dan bagian tengah lidah kita naikkan b b ya. hamzah kasroh ya. dari makros apa hamzah yaitu di pangkal lidah pangkal tenggorokan kita suarakan dari makros tersebut disertai dengan turunnya rang bawah i ya. rang bawah turun kemudian bagian tengah lidah naik i ya. b ta kasroh ya dari mahrastha yaitu ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas ya, kita suarakan dari situ kita jauhkan antara lidah dengan eh, pangkal gigi tersebut disertai dengan turunnya rahang ke bawah ti dan naiknya bagian tengah lidah dan demikian seterusnya setiap huruf harakat setiap huruf yang berharakat kasrah kita baca dari makhruj masing-masing huruf disertai dengan uh, turunnya turunnya rahang bawah dan naiknya bagian tengah lidah ya. adapun dhamma itu dengan cara apa dhammus syafatain dengan menghimpun bibir ya. dari makhruj yang bersangkutan suatu huruf kita jauhkan organ yang terlibat dalam pengucapan huruf Kemudian diikuti dengan gerakan Allah Musyafatain menghimpunnya bibir ke depan ya. U Bu Tu nah. Dan seterusnya ya. <tuh> Pada buku Aisar ya, Kita Mengawali pelajaran uh, Memperoleh memberikan harokat fathah, kemudian kasrah dan tammah baik ya. nah ini perlu kita latih ya. selain kita memperhatikan apa makhraj dan juga sifat yang berikutnya adalah tentang kesempurnaan harokat ya. kesempurnaan dalam memberikan harokat, baik itu fathah kasrah ataupun onton ya. Dan ini termasuk perkara yang juga menjadi pokok bahasan penting, ya. Dalam apa praktek ilmu tajwid, ya, menyempurnakan harokat, ya. Nah, di samping kita menyempurnakan dalam apa pengucapan huruf. Yani sesuai dengan makhruz dan sifatnya maka juga perlu kita perhatikan apa? bagaimana kita memberikan kesempurnaan di dalam harokat tersebut ya. para ulama menggolongkan ketidaksempurnaan dalam mengharokati huruf itu sebagai suatu kesalahan ya. para ulama menyebutkan atau menggolongkan Uh, ketidaksempurnaan Dalam mengusapkan harokat Itu sebagai apa? Kesalahan Baik ya. Kesalahan yang sifatnya uh, Bisa jadi ringan ya. Akan tapi perlu kita Beri perhatian khusus Agar kita uh, Ya ini Memberikan hak Ya, Harokat-harokat tersebut Nah Suatu uh, Dalam sebuah uh, Mantul ya, Dalam sebuah Karya dalam bidang ilmu tajwid Disebutkan tentang perkara ini ya, Tentang pentingnya kita menyempurnakan harokat Baik itu fathah Kasrah ataupun thomah disebutkan dalam Muntaha al mufid bahawa setiap huruf yang berharokat thomah tidak akan sempurna pengucapannya kecuali dengan betul-betul menghimpun dua bibir. W kullu madhumin falan yatimma illa bi zhami al shafatayni zamma. Setiap huruf yang berharokat thomah tidak akan sempurna terucap kecuali dengan menghimpun dua bibir U ya. Bu Tu Fu ya. dan seterusnya Wadun khifadin bin khifadin Lilfami Yatimmu Demikian pula huruf yang berharukat kesroh dengan menurunkan ya, mulut, menurunkan rahang ke bawah juga akan sempurna ya mengucapkan huruf yang kasrah itu akan sempurna dengan menurunkan rahang bawah wal nafsuhu bil fathhi ya demikian pula huruf yang fathah akan sempurna dengan membuka mulut ya ta'if idil hurufu intakun muharrogah huruf yang berharokat itu sebenarnya adalah uh, uh, menyertakan pada setiap pengucapan huruf yang dari makroth masing-masing itu, ya menyertakan apa? Menyertakan makroth asal harokat, ya, ya. Saat kita membaca ba, ya ba kita tahu makrothnya dari mana? Dari dua bibir, ya. Ketika di fathah, berarti kita menyertakan huruf ba tadi, ya makroth huruf alif, ya ba, ya alif, itu akan terusap dengan apa? dengan membuka mulut ba ya saat kita mem fathah ya berarti ada ada apa ada keterkaitan atau ada ke keikut keikutsertaan makhraj alif ya, walaupun sesaat ba ya demikian pula ketika kita mengkasrahkan ba ya di samping kita melafatkan ba dari makhraj asal huruf ba yaitu dua bibir maka kita juga menyertakan makhraj huruf ya tapi ya madiyah ya ya dimana yak maddiya itu keluar dari mana dari rongga dengan menurunkan rang bawah bi ya Ba babamlah adalah kita mengucapkan ba dari makhrodnya ya disertai dengan makhrod huruf wawu yaitu dari dua bibir bu nah ini mungkin perlu kita latih yang barangkali eh uh, Saat kita awal mempelajari Huruf Arabiah ataupun kalimat-kalimat Quraniyah ya, Yang seperti ini belum e, Kita perhatikan baik-baik Sehingga terkadang muncul ketidaksempurnaan Dalam pengucapan harokat Ba Nah ini Demikian seharusnya Da, Ba Ta. Ya kalau Kurang sempurna ya Akan muncul suara lain Ba Ta. Ya Se ya, Belum sempurna Fathah Ba ya. Kemudian Kasrah Bi ya, ya. Bila tidak sempurna Akan muncul suara lain Bi B D C Bu ya. Ini juga perlu Penyempurnaan Baik Nah itulah yang Kita Pelajari Pada Dus yang pertama Dari buku Aisyar yaitu menerapkan e, makhrus dan sifat kemudian menyempurnakan harokat, fathah, kasrah, dan tomah coba sekarang kita buka pelajaran ke 29 pelajaran ke 29 halaman 38 halaman 38 Al-Hamdika 8 pelajaran ke-29. Baik. Membaca huruf-huruf yang berharokat fathah ya. Coba sekarang kita terapkan ya apa yang telah kita sampaikan tadi berupa menyempurnakan fathah membuka mulut ya mulut saat mengucapkan huruf-huruf maftuha ya. ya. pelajaran ke-29 halaman 38 6 nah coba eh, anak bacakan kemudian فاضl diikuti a da wa a da wa ain fathah a ka wa Allah. Ya, mulut dibuka. Allah. Nah. Syah ya ta. Syah ya ta. -to. ba na ba ta a ba -na. -na. nah Uh, yang perlu kita lebih tekankan di sini saat mengucapkan huruf-huruf istilah ya, huruf-huruf istilah seperti huruf w, ya, huruf t, huruf q, b, h, kemudian wain, s, nah, ini perlu kita perhatikan ya, jangan sampai kita terutama ketika ya saat fathah ini jangan sampai kita menyertakan makroth huruf wawu ya karena fathah itu adalah eh, bagian dari makroth alif ya fathah adalah cabang atau ya atau berasal dari makroth alif Ya, sehingga ketika kita memberikan atau membaca huruf fathah ya hanya dengan membuka mulut wo ya wo ya. Wow. ya mulut hanya sekedar kita buka ya jangan kita apa himpun bibir kita supaya lebih jelas istilahnya wo ya tidak, ya, tidak pada tempatnya seperti ini huruf-huruf yang berharokat fathah meskipun dia punya sifat istiglal ya, maka mulut kita hanya membuka, ya, hanya membuka saja. Baik. Berikutnya ya. e, pada bagian yang kedua Coba kita lebih perhatian pada huruf-huruf istiglal. Ya. Mahaq. Oh oh oh oh ya menurut seperti ini Oh oh ya hanya membuka saja Nah, namun tafrim ya yeah, jelas harus kita tampakkan caranya dengan apa dengan mengarahkan suara ke atas sebisa mungkin kita mengarahkan suara ke atas ya yeah, dan itu dihasilkan dengan biasanya dengan apa menegangkan bagian pangkal lidah ya. Kho. Pangkal lidah bagian belakang ya, ditegangkan sehingga suara naik ke atas ya. Ma ha qa. -ha ya. Kha ba, -ba nah, Huruf apa yang isti'la di sini? Kha ya. Kho. ya hanya kita buka mulut kita kha ba tha tha la fa dha tha fa isti'la ya, Isti la. ya. la ra a ya. tha istifal ra juga istifal hamzah istifal namun huruf ra di sini Walaupun dia istifal Saat di fathah ya. Ada tafhim ya, Suaranya tebal Jadi Seperti halnya huruf isti'la ya, Huruf roh menjadi tebal Ketika di fathah Roh ya. Bukan ra ya. Ra Kalau ini Tipis ya. Jadi huruf roh Saat di fathah Kita perlakukan Sebagaimana huruf isti'la Roh ya. Oh iya tiap huruf ra yang fathah demikian pada riwayat jumhur ulama al-qurra ra fathah selalu tebal ha ini istifal semua ka sya istifal sin istifal ta isti'la ta ajana maajana nah -ja -na. ya, semuanya istifal o wa fa -so. fa -so. ya wawu istifal ya berada di antara dua huruf istila ya. yang istila kita tebalkan o so yang istifal kita baca tipis wa o wa fa -so. ya yang tipis ditipiskan Yang tebal Dipaca dengan tebal Bo-ya-za Bo-ya-za Yang ketiga Bo-ha-a bo za Buat tebal Berikutnya tipis Bo-la-ma bo ma -ha Baik -ha. ذبحا ذبحا ازذف ازذف و طيا طيا قذف قذف شه شه قذف Qaswat so, so, Jaro. Ja, okay, ya. Insya Allah kita sudah mengenal huruf-huruf, ya. Sehingga kita memang sengaja untuk uh, tidak membaca dari awal. Ya. Alhamdulillah uh, kita sudah mengenal makhraj dari huruf-huruf Arabiah semua dan juga sifat-sifatnya. Baik, dan insyaallah ini cukup ya. Tinggal antum banyak melatih saja dalam upaya menyempurnakan harokat fathah. Baik. Yang berikutnya yaitu menyempurnakan kasrah ya. Pelajaran yang berikutnya 30 menuju 31 32 ini eh 3 Latihan untuk menyempurnakan kasroh, ya. Mengenalkan dan menyempurnakan kasroh. Coba kita baca pelajaran 30. Pelajaran 30. Yang di atas. Ya. Ada keterangan di atas. Di bawah judul. Melafatkan huruf barahrakat kasroh dengan cara menurunkan rahang bawah. Nah, ya, ini yang dimaksudkan. Menurunkan rahang bawah dan menggerakkan tengah lidah sedikit ke atas ya jadi rahang bawah turun i ya bagian tengah lidah naik kenapa naik bagian tengah lidah ya karena memang huruf atau harokat kasroh asalnya dari huruf ya nah, huruf ya itu dari mana makrohnya tengah lidah ya memang ada perbedaan antara iya yang berharokat yang terbetul bagian tengah lidah itu naik ya i yu naik sampai hampir mendekati langit-langit adapun ya sebagai huruf Mat ya dia tidak se apa sekuat naiknya ke atas ya sebagaimana ya berharokat namun ada kenaikan sedikit ya. misalkan hamzah kasrah ya sukun i sebab dibaca I terasa bagian tengahnya naik I naik yaitu ada sedikit penegangan I I ya akan terasa kalau kita bandingkan dengan fathah kan I A I A saat yang dibaca alif atau fathah tengah lidah tidak akan terasa menegang bagian tengahnya ya. Kalau lidah tidak akan terasa meregang, menegang. Coba, A, A, nah, lidah dalam keadaan pada tempatnya. A, A, nah, sekarang kasroh atau ya sukun. I, nah, tengahnya terasa ada yang kita tegangkan. Nah, demikianlah kasroh. Kasroh kita perlakukan seperti kita membaca apa huruf ya med coba kita baca ma mi, A, mi. na ni A, mi. ya kita baca bagian yang berwarna merah ya coba mi ni, ni, ni. Ya. ki li siwi siwi taib jadi setiap kita mencapai apa kasroh turun shihi. Nah kalau tidak sempurna akan muncul suara yang mirip e ya ch misalkan itu bi bi tb. Tapi bi tb. Tapi berikutnya hi si lagi hi. hi. Nah kalau terasa belum sempurna, boleh kita panjangkan dulu dengan menambahkan huruf mat hi. Coba. Ayo. Kalau sudah memang uh, nampak sempurna, ya, kita pendekkan hi. Hi. T. ji D. D E. Z, A, Z, F, Ayo. Yang berikutnya huruf ro, ro tadi kita sebutkan termasuk huruf istifal ro, ya. Namun istifal pada huruf ro, ya, atau huruf ro ini ketika dia fathah akan kita perlakukan seperti huruf istilah, ya tebal ro, ya. Asalnya harusnya tipis ya ra ya. karena dia huruf istifal taib namun jumhur atau mayoritas para ahli qiraah membaca huruf ro ini saat di fathah dengan tebal seperti huruf isti'la ra ya taib ra sa ya. namun saat dia di kasrah ra kasrah ya maka hilang sifat tebalnya Ya kembali dia kita baca tipis, ya sebagaimana kemestian atau nam, bawaan dari aslinya huruf ro sebagai huruf istival ri, ya, coba ri, ya, jadi jangan dibaca tebal roi, ya, roi, ya. ini maksudnya ro yang tebal roi, ya. roi, ya. tidak seperti itu untuk ro kasroh, tapi kita baca seperti halnya atau sebagaimana dia uh, bersifat huruf bersifat sebagai huruf istifal ri ya. Baik. Ri ya. Berikutnya Ho ya. Ho termasuk huruf istila ya. Ketika fathah jelas ya, tebal Ho ya. Ho ba. Ya. saat dikasroh ya, karena dia huruf istila Ya juga masih ada sifat istilah, sifat tebalnya masih ada. Hi, ya, hi, nah itu.lain dengan ro tadi. Ro ri, bukan ro ri. Ya. Hi, ya, huruf hi ada sifat tebalnya. Hi, coba. Hi, hi bi. Kita akhirkan huruf-huruf yang tebal ya, Seperti Ho Kemudian yang berikutnya Ghoin Ghoin Ghoin ya, Ada suara tebal ya, Mungkin Atum Bisa memperhatikan Tebalnya huruf Ghoin Saat kasrah Akan nampak juga Ghoin Ghoin Ghoin Ghoin juga huruf Isti'la ya, Ketika Fathah jelas tebal Ko Qo. Khoda ya. Ya, saat dikasrah juga masih ada sifat tebal QI QIBI QIBI ya. Walaupun tidak sejelas tebalnya huruf-huruf tadi Ketika di Fathah ya, Kalau Fathah jelas ho, ya. Apalagi kalau ada alifnya ho, ho, ho, ho, ya. Namun ketika dikasrah Sifat tebalnya tadi hanya nampak sesaat khay ya qay ya oy ya. ya. ya. nampak sesaat baik berikutnya huruf-huruf itbaq ya Saud, kemudian obad ta dan la ya. dia adalah huruf isti'la yang sangat kuat ya. ya karena tergolong huruf itbaq maka ketika dia dikasroh juga sangat lebih nampak lagi ya tebalnya dibandingkan dengan huruf wain huruf kha dan qaf coba kita baca tsa so, za tsa si. nah, tebal tsii zi tsii zi tsa si, ya. ta tsa wain ti wain nah, ya Nampak tebal, v, ya, w, z, oh, ya, w tebal, w, mulut kita buka, w, w, ya, kemudian, z, ya. buka juga. Kasroh turunkan. Untuk w ada istilah, v, v, v. Ah. Akan jelas bedanya wa dan ri saat kasrah pun juga nampak jelas. Sebagaimana jelasnya perbedaan Allah dan dha saat fathah Allah dha ya. Wi ri ya. dan ri. Allah da. Allah da wii di wii ah, ya, tebal wii di. Di. di baik nah ini sebagai mukaddimah pendahuluan dari pembiasaan atau dari upaya untuk menyempurnakan huruf yang berharokat kasrah baik Berikutnya pelajaran 31 kemudian pelajaran 32. 6. Nah, Coba kita baca pelajaran 32. Mudzakarah ilmuat semua huruf Arabiyah huruf hijaiyah. Ya, baik yang kasrah ataupun dhammah. Eh, fathah ataupun kasrah. Taib Sa so bi ra. Bo-yiqo Bo-yiqo la, -ya. la -ya. Ya, ulangi Sobiro Sobiro Basiri Bo-yiqo La-qiya ya. Kasrah ya. Tandanya jelas di bawah Basiri ya. so. Baik Berikutnya Perhatikan salima, salima. Khomida kha mida kha ajina nah coba diulangi Baik. Yang berikutnya Ja'ilah Ja'ilah Khashia Khashia Rasihah Khashia Ra -si Ra -si Khashia -ha Khashia Ya, berulang ulangi. Ja'ilah Ja'ilah Zakiri zaakiri wa thifa wa thita thi ya, -ya. -ya. ya huruf wain oh fathah atau kasrah uyi uyi ada tebalnya di ya, awal Allah -ya. -ya. Ia. Ya, ya. Tepat. Tepat. Diulangi. Zakirin. Zakirin. Allah Taala. Almin. Allah Ia. -ya. Aib. Waharoh. Waharoh. Bahita. Bahita. Wahmai zawira zawira bawahnya azima buka huruf ain a ah kita nanti buka a, a. A, a wai wai Ji. ma a a. wazini wazini salasi salasi Asiya Asiya syahidi syahidi solihah so asima asima Ajibah. Ajibah. eh bawah yang paling bawah coba diulangi syahidi syahidi sol tadi sentum nah, ini huruf yang berharokat kasroh. Nah, berikutnya tombah. Ya, ini latihan mentombahkan huruf. Ya, seperti yang telah kita sampaikan, caranya dengan menghimpun dua bibir. U seperti kita mengucapkan huruf fath sukun ya, sebagai huruf mat. U ya, bu ya. dan telah kita dengar tadi. Apa yang diusapkan oleh Imam At-Tibi Kullu wa kullu mahmumin Falan yatimma Huruf yang diutamah tidak akan sempurna terbaca Kecuali dengan menghibun Bibir ya. Jadi memang demikian Dinamakan utamah karena ya, Caranya atau cara mengucapkannya Dengan mentommahkan Menghibun bibir Nah Nah ini ada pada pelajaran 33 dan 34 Latihan mentommahkan huruf ya. Coba kita bahasa saja. E, pelajaran 33 ya. Pada <coughs> bagian atas disebutkan dua huruf ba dan jim ya. Ja. Ya, jelas membuka mulut, ju. Ayo. Nah, ya. Mengihun dua bibir. Ba. Mu. Bu. Bu. Ya, coba panjangkan. Bu. Ayo. Nah, ya. Sekarang yang merah Huruf-huruf yang tercetak dengan warna merah Coba kita baca U-bu ya, Kita sedikit panjangkan U-bu U-bu Kemudian U-u U apa u bu Baik. Kemudian Lu u Lu u ya tu mu Baik. kemudian tu nu Tu, ya. Sekarang bedakan antara ta yang dhammah dan to yang berharokan dhammah Tu, ya. Kalau ta ada, nafas mengalir. Tu, ya. Ada pun to, nafasnya tidak ada. Kemudian juga ada isti'la sifat tebal, tafkim. Tu, tu, nu. Ya. Huruf nun juga kita panjangkan kita panjangkan juga NU NU ya usahakan tidak ada gunah yang terus menyertai NUN tadi NU ah ini kalau seperti ini masih ada gunah yang eh, tidak pada tempatnya NU ya, jadi lewatnya sini mulut NU tengah ya. lewat hidung NU ya. kalau lewat sini jadi Kunahnya terus ya, berlanjut mm. nu, nah, ini keliru nu, nu, baik, bu nu, ya, berikutnya zulu, zulu, zel bema z, lam bema lu, baik, sekarang huruf w. Luhu, ya, susahkan ya. beda antara Z dan Lo, Zhu, ini apa? Zal, ya. Kalau Lo, Lu, Lu, Luhu. Luhu, nah. Berikutnya, Dalam Du, Duwu ya, kemudian bat loyu loyu berikutnya juu u betul-betul ya. lepas dari makroz Ain Jadi ya. huruf Ain kadang-kadang sebagian kita masih belum mengharokat dengan benar. Ya. tadi apa makna harokat melepaskan atau membaca dengan cara melepaskan apa memisahkan dua organnya ba ya kan kalau masih begini namanya belum berharokat belum belum berharokat masih nempel sin misalkan ya, masih nempel kapan dikatakan berharokat kalau sudah lepas sa ya sa ya by su ya walaupun diberi kita sudah di depan ini belum dikatakan menthomah masih lidah masih nempel di gigi kan ya. nah ya. membuka harus disertai pula dengan lepasnya ujung lidah dari eh, gigi sa ya. jadi kalau panjang yang muncul alis sa, ya kan. Kalau thomah ketika dipanjangkan yang muncul apa thom e, wawu suwawu, sukun. Kalau Kasrah saat dipanjangkan menjadi ya si. Ya. Nah ini yang terkadang e, sulit atau yang belum berharokat kadang ain ya. Huruf ain yang kadang seperti itu. Ya coba huruf nun coba. Nun ini sudah berharakat belum? Hmm. Belum kan? Ini namanya ismam. Jadi membaca nun sukun tapi masih namun bibir sudah dihimpun seperti halnya dhammah. Hmm. Hmm. Ya, harusnya nu. Nah, lepas. Baik. Misalkan kalimat la ta manna ya. La ta manna ya. Nun yang tasjid itu Dibaca dengan ismam Apa ismam itu? Ismam artinya membaca huruf Sukun Namun disertai dengan isyarat dhamma La ta'manna ya. La ta'manna Nah Beda dengan harokat yang Betul-betul harokat La ta'manuna ya. nah, Tapi kalau Tidak masih nempel bibirnya maju namanya belum berharakat ain fathah a, a. coba a, a. A, a kalau panjang muncul a a. alif a a. al alamin ya nih contoh yang keliru seperti ini a oh ini sudah harokat belum? Belum. Oh. Masih di sini suaranya. Masih menempel, saya. Oh. Ri. Halo, ay, peserta muda. Ay, lepas. Hmm. Nih, belum tembus mah? Hmm. Masih di sini. Lepaskan. U. Uh. Nah, kalau sudah lepas, yang terdengar mesti wawu. U, uh. ya. Yeah. Kalau masih begini. Nah, ini berarti belum. Masih sukun ya. Cuman mulutnya sudah ya sudah mengisyaratkan harakat dhamma. Nah, sebab kembali ke contoh ain tadi. Juu U. Nah, jangan jur ya, Masih di sini. Masih di situ. Juu. Kanjangkan coba, juu, ru, ya, ru, ya. Berikutnya, suhu, ya. Sin tipis ya, su, ya. Kalau solid, ya tebal, su, su, ya, su, -hu khu kho kha fathah kho kho wa man ya su khu o zu shu u sebab panjangkan su, ru ru ni yeah. su ru Sebagai faedah huruf ro Ketika dommah Juga Ditebalkan Seperti halnya huruf-huruf isti'la ya. Ro Fathah tebal Kalau ya. kasrah tipis Ri bukan ri Ketika dommah Tebal Ru ya. Kalau masih seperti ini Ru Ini berarti kurang Masih kurang tebal Ru Nah, yang biasa kita lafatkan ketika rok di rumah e, tebal lebat tipis yang biasa kita baca dalam keseharian percakapan kita tebal lebat tipis tipis kan misalkan baru ya, baru ya. rumah ya, rumah nah ada pun rok yang lemah huruf ro Arabiah kalau rumah tebal seperti ini ru baru baru ya atau ru rumah ru nah ini kan belum terbiasa ya. biasanya kita kan tipis ya. ru ya. tapi kalau orok kasrah itu sudah seperti kebiasaan kita ya. ri ya. ri tipis ya. Bukan nori, ya kan? Dari, ya tidak. Dari, ya. Sari, ya tidak. Tipis kan kita biasa membaca dengan tipis. Sari, ya. Dari, hari-hari, ya. Bukan hari-hari. Nah. nah, jadi kalau roh, insya Allah sudah sesuai dengan kebiasaan. Gitu. Roh kasroh sudah tipisnya Nah, kalau ra dhammah ini yang mungkin perlu banyak kita latih, ra dhammah tebal, ru, ya. Haru ru, karu. Nah. Berikutnya, kaf, ya, dan kaf, fu ku. Ya. Selesai ya, insyaallah. Yang penting sudah tahu kaidah ya, kaidah mu fathah, mengkasrah, mandhamma. Nah, ini penting. Nah, kemudian pelajaran berikutnya pelajaran 35 ini insyaallah ya, tinggal antum dilatih latihan dilatih membaca ini sudah mengumpulkan semua harokat, semua huruf dan semua harokat kemudian yang terakhir pelajaran 36 pelajaran 36 halaman 45 itu pelajaran 36 seharusnya pelajaran 36 ini mengenal Nama huruf dan nama harokat Mengenal nama huruf dan nama harokat ya. Kita perlu mengenal nama huruf ya. Kadang nama huruf itu tidak seperti ketika dia diharokati ya. Ya. Misalkan Jim ya. Namanya Jim Bukan Ja yang ya jadi kita perlu mengenal namanya ya. kalau ba ta fa ya memang sama seperti ketika di fathah namanya huruf ba saat di fathah juga ba ya ta fa ya. taib coba kita mengenal nama-nama huruf dulu alif coba baca alif a ya kita baca seperti apa seperti kaedah fathah tadi A Lam kasarah li Ali ya. Alif Ya Kita sudah tahu tadi Kaedah ha. harokat Ya maka kita terapkan dalam Pembacaan huruf-huruf atau nama-nama huruf Alif ya. Bukan alef. Ya. Ali. Ya. Kasaroh, ya. alif Ali Kasroh betul Alif Kemudian Ba Nah eh, demikian cara mengucapkan huruf ini Tanpa hamzah akhirnya ya. Dalam mengucapkan ya, Tanpa hamzah Ba ya. Walaupun kalau kita Sebut namanya dia Dalam kaidah menulisnya Memang kadang pakai ada hamzahnya Ba un ya. Al ba u at ta u Ba un ta un ada hamzahnya. Tapi saat kita membaca dia Huruf-huruf tersebut Ya dalam bab apa ilmu taswid ilmu qiraah ya, kita baca tanpa hamzah ba ya panjang ada alifnya Da fa jim nah, jim kasrah ji ya ji kasrah dengan sempurna jim ya, ini belum jim ya. jim ya ha ada Hamzahnya tidak ya. Jadi jangan diakhir ya Hamzah Ha Ya bukan Ha Tidak Ha Ha ya, Sehingga saat kita membaca surat uh, Fusilat misalkan ha bukan ha, ya. ha bukan ha Mim Ha ya. Bukan Ha Jangan pakai Hamzah Ha -mim. Begitu Ha ya. Mim Kemudian Dal, Dal, Ra. Ya. Jangan pakai Hamzah. Ya. Alif Lam Ra. Alif. Akhirnya Alif Ra. Ya, bukan Ra. Alif Lam Ra. Tidak. Tapi Ra. Alif akhirnya. Kemudian Zai zin sin maksudnya shin shin sad sad mad sad ba ba sin ta kan ba ba sin ba Bo. ya. ya. Bukan ni alif saja ba sin taip allah ain wain fa qaf kaf lam mim nah, sempurnakan kasrah mim ayo nun sempurnakan dhamma ya supaya wawunya juga tidak ada gunahnya biasanya kalau e, kurang semurnal pada nun yang awal ada unah yang terus berlanjut pada huruf wawu nun ya. nun nun berikutnya apa waw ya, namanya demikian wawu bukan wawu wawu wawu waw. H. Ha. Ha. Ya. Setelah H ha, itu simbol Hamzah. Ya. Setelah H ha, simbol Hamzah, simbol huruf Hamzah. Ya. Diambilkan dari huruf Ain, kepala huruf Ain. Ya. Namanya Hamzah. Kemudian ia, ya. ya. terkadang dalam Mushaf, ya, huruf Y ya juga tidak ada titiknya. Ya. Baik, alaikum. Nah, selesai pelajaran Juz pertama. Juz pertama menerapkan apa? Kaidah. Bagaimana membaca huruf dengan benar Dari sisi makhras dan sifat Ya Kemudian praktek menyempurnakan apa Harokat fathah Nah itu saja Baik. Yang berikutnya Pelajaran atau juz yang kedua ya, Juz kedua ini Titik beratnya Adalah pada Sukun ya. Titik berat juz pertama adalah Bagaimana mengharokat huruf dengan sempurna fathahnya, kasurahnya, adamahnya ada kuncian yang kedua adalah titik, titik beratnya bagaimana mensukun huruf dengan sempurna ya mensukun huruf dengan sempurna baik uh, ikhwatifillah rahimahumullah rahimah rahimah jadi huruf imma ya dia berharokat kedua apa kalau enggak diharokat dia di Sukun. Ya. Kalau tadi harokat artinya melepaskan, menjauhkan dua organ, ya, ya kan? Harokat bergerak. bergerak. Adapun sukun apa? Mempertemukan dua organ yang awalnya terpisah. Kakan ba, ab, ya. itu sin, s, awalnya terpisah, kemudian dipertemukan, ya. Dan begitulah apa? namanya suara ya, itu suara timbul dengan bermacam-macam ya, kan, ada proses e, apa dipertemukan dua organ seperti kita memukul tangan nah ini namanya apa? sukun ya. tapi kalau harokat ya seperti kertas yang diapakan? dirobek nah, ketika dirobek ada muncul suara awalnya bersatu ya, ketika ditarik ini muncul suara nah itu namanya harokat, baik. nah titik berat pada juz yang kedua adalah bagaimana mensukun mensukun huruf. Ya. nah e, coba buka pelajaran ke 38 puluh ya tiga Nah, halaman 49, pelajaran ke 38 ini awal dari juz yang kedua kita awali dengan eh, ini pelajaran ke 38 yaitu eh, menambah kemahiran kita membaca sebelum kita masuk pada apa apa yang menjadi pokok bahasan juz kedua yaitu sukun kita perlu menambah kemahiran dulu. Ya Kenapa demikian? Kita tahu tadi ketika kita belajar pada juz yang pertama Kita baru membaca huruf demi huruf ya A-ba-ta Ja-i-la Fu-ti-ha A-ji-ba Nah yang seperti itu Itu sudah berlalu dan harus kita ubah sekarang Kita membaca Ya Dengan merangkai Suara huruf demi huruf kita rangkai Ya Misalkan coba anda melihat pelajaran 38 baris yang pertama ya, kita lihat di sini sudah terangkai huruf-hurufnya ya, Insya Allah kita pun Insya Allah bisa mengenal dalam keadaan terangkai ini masih bisa nampak ini huruf apa ya. Amina usahkan nah, sudah seperti itu bacanya tidak terpisah-pisah Amina nah, tapi sudah dirangkai Amina suila suila suila suila udina udina bariqa lahabi lahabi hatabu hatabu ya kalau dirasa kita masih belum terlalu mahir ya masih bisanya pelan ya enggak apa-apa pelan tapi disambung ya Disambung Aminah Ya seperti itu misalkan Kalau kita baru bisa dengan lebih pelan seperti itu Gak apa-apa yang penting nyambung Aminah Su'ilah ya. Walaupun mungkin kesannya Memanjangkan harokat ya Tapi sebenarnya itu Panjang dan pendeknya itu relatif ya. Panjang pendeknya suatu kalimat Suatu huruf itu sangat relatif Sesuai dengan apa? Cepat lembatnya membaca Kalau kita membaca dengan pelan Ya seperti tadi masih dikatakan satu harokat, ya. suila ya bagi dia satu harokat. Bagi yang bisa baca lebih cepat mungkin yaitu sudah dua harokat, nih, ya. suila. Ya. Jadi panjang pendek itu relatif ya. Tapi yang penting sekarang kita bagaimana menyambung huruf demi huruf tadi ya, biar apa bisa kita lewati pelajaran berikutnya dengan mudah, menyambung dan menyeimbangkan harokatnya, menyeimbangkan harokat. Kalau kita baca satu harokatnya segini, ya maka yang berikutnya juga sama. Suila, ya. suila, ya. suila. Ya. Jangan ada yang lebih panjang dari yang lain. Suila, misalkan. Suila, misalkan. Ini berarti belum seimbang, ya. Karena ini belum bisa atau belum kita bedakan, ya panjang dan pendek ini masih semuanya pendek berarti harus seimbang Aminah ya seimbang nah, nah coba mungkin ada yang bisa mencontohkan untuk yang lain ya ada mikrofon di depan ya ada siapa yang paling dekat dengan mikrofon nah nah Nah, sebab dibacakan biar yang lain bisa mencontoh ya. <guluh> ya, bahasa batas pertama pelajaran 38. Ada keterangan mulai saat ini Tidak boleh membaca dengan putus-putus ya. Baca dengan sambung Sambunglah huruf dengan huruf berikutnya Dan jangan pula dipanjang-panjangkan Maksudnya jangan dipanjang-panjangkan Dalam arti yang salah satunya lebih panjang daripada yang lain ya. Kalau dia Membaca dengan pelan ya, Pelan semuanya seukuran-seukuran ya. Kalau pendek ya, Kalau dia cepat Seukuran-seukuran ya, Jangan ada yang lebih panjang daripada yang lain Taib Fondal Ada suara berikan kepada yang lain ya. Ya, fadhil Ya, baris kedua. Taaka amantu ufi la suru ufi wa waritha waitha Berikutnya yang ya laki tawira dari bo ha ha ya tebalkan sad su ha furo ha furo ay bang bagus itu kondala kasihkan ke siapa bang Ya baris berikutnya Sahiro Sahiro O Asi Kone Asi So Ander Ayah Al-Nak Al-Nak Al-Nak Al-Nak Udah Al-Nak Ulangi Ulangi Belum lulus Ulangi Saya ulangi Sahir Sahir Sahir Sahir Sahir Sahir Sahir Sahir Sahir Sahir Sahir Sahir Sahir Huruf A'in bagaimana A Sahir so, so, A so, Ya yeah. Coba antum tadi membaca baca huruf ain fathah a. Coba. A. Coba di tekatkan mikrofonnya. Oh. A. Ya, lumayan. Kalau tadi kan masih nga. Ya. So ngaza. Nga Sekarang sudah lumayan. Cuman masih tebal ya. Sa so, oh, ya. Oh, masih tebal. Tipiskan. A. Uh, jadi huruf ain dari tenggorokan tengah, ya. ya, tenggorokan saja yang yang melafatkan ain, ya. Kalau lidah ikut naik, ya, tidak ikut naik, jadinya apa ngain, ya, nah, ya, jadi huruf lidah akhirnya. Kalau naiknya nggak sampai nempel jadi menebalkan o. Oh. Ya tebal tadi karena lidah antum ikut naik. so ya, naik. Kalau enggak naik insyaallah tepat ya tipis soa ya, soa Kemudian ya kasrah jelas ya. Ya kasrah betul-betul jelas yi ya. Bukan hanya eh uh, tidak terdengar masih sukun ai i. Ih masih Nempel tengahnya, tapi lepaskan yi y ya aisyah bukan aisyah i ini belum sukun eh belum kasrah masih sukun ya baik saya lagi ya ah. saya lagi coba sahira ah nggak apa ganti yang lain nggak apa <laughs> Hadal. Baca. Baik. Talsifu entah macam. Talsifu. Baik. Ahsan tu. <coughs> Baik. suutiha ti -ha. tabal kan ti suuti nih suutiha zuri ya hasan ya tajana zula ha ahsan ya berikutnya Kasih depan, ya depannya, ya. Tunggu saya bung ya. <laughs> nya tebal betul. Ru, ahsan. Baik. Baris depannya ya. Walaama. Ya, fadhlan. Terima, terima saja ya, terima saja. Ah. Walaama. Tong diba. Ya di tong. Ya. Kuf, ku ya ku kurang ke depan sedikit ku Oh ya Hasan huruf waw coba, waw waw Yang depan tadi huruf yang apa kalimat yang pertama Allah Lidah ujung lidah dengan gigi seri ya Allah gigi seri atas ya kemudian tebal Allah lama Bahkan mari ngomong sih. baris berikutnya. Ya. Tolong. Suara dia, bahasanya dia. Saw wa. wa huwa bas wa liya uqiro wa lahu ahsan tambah qul ya nah tarakal itu dhahaba ti laha fa ti daba ti lu kiro u ni'ana sahi na shin sha sha bi na mu'mina ay ulangi dhahaba ulangi Semuanya dal I-da-da Kaf dengan nafas Ki Dhu-ki yeah. ro Ulangi sambungkan Dhu-ki-ro Dhu-ki-ro U-mi-ra no. Dhi U-mi-ra su so ki <-ro> Tadha syah dari tengah-tengah syah ayo syah syah ahsan ya mu'mina sambungkan mu'nia mu'nia ahsan baik terakhir montal Ba'u'o Lu'i'o O'iya U'i'ba'ah Ashan Ba'alaikum Baik uh, Untuk huruf kah dan tak Hati-hati Untuk Memberikan Selalu Sifat hams ya. Ki Ka Ku Ka Ki Ku Ya Tak juga Da Di Tu ya. Kemudian yang perlu diperhatikan berikutnya Ketika Huruf tipis dan tebal sering beriringan. Maka yang tipis kita tipiskan. Ya, contoh yang paling akhir coba kita baca. Khutima Ya, berikutnya Nawiyah. Nanya tipis, uoknya tebal. Nanya jangan tebal. Nawiro. Belsurah. Ya, ba masih tipis. Belsurah. Ya. Zukiro dan seterusnya ya. Karena kalau tidak diperhatikan nun jadi tebal, nawwi eh nawwi ra atau ba ya tebal tipis kan. Nah, nawzi ra ba fur. Baik. <tayub> <tayub> Baik, <tayub> <tayub> اخواتي fillah <"Tayub> rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita susulkan dulu. Kita sampai pada mukadimah juz 2 ya, mukadimah juz 2 supaya kita Betul-betul sudah bisa membaca kalimat secara berangkai ya. Jadi Kalau sudah mampu kita membaca dengan merangkai huruf demi huruf Maka yang berikutnya insyaAllah akan mudah Bi'idnillah kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh